Mitra Bisnis sebelum ini Quick Yandi telah menyebutkan, Jakarta sebagai ibu kota negara sebenarnya telah memiliki cetak biru pembangunan dan pengembangannya sebagai kota metropolitan. Dan cetak biru tersebut telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh para pemimpin Kota Jakarta. Untuk melanjutkan bahasan atas cetak biru Kota Jakarta ini, segera kita berbincang dengan Quick Yandi. Baik Pak Quick Karena Jakarta telah memiliki master plan, apakah ini berarti siapapun gubernur Jakarta idealnya melanjutkan pembangunan sesuai cetak biru itu ya pak? Iya memang, memang oh, itu ada ada program yang jangka panjang tiga, seluruh program 30 poin kemudian diringkas lagi yang paling mendesak tujuh yang paling mendesak dan punya dampak paling besar tujuh pendidikan kesehatan segala macam. Jadi itu well planned, bah. very well planned. Ya, apa-apa, apa-apa sudah ada rencananya, dan rencananya itu tidak ngawur, dipikirkan dengan matang-matang. Terus ada angka-angka statistiknya dibandingkan dengan provinsi lain itu semuanya nomor satu. Nah, kalau tidak dirubah-rubah blueprintnya, karena blueprint itu sudah ada rencana pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi mental, kondisi moral, kondisi kejiwaan. Artinya ya, ya rada miring-miring sedikitlah miring-miring sedikit nggak bisa persis lurus itu mong seluruh bangsa sedang rusak begini, iya kan. lantas apa pesan bapak kepada warga Jakarta yang akan memilih pada putaran kedua bulan depan? ya, ya susah, ya saya bisa ngomong tapi mungkin pelaksananya saya lebih lebih lebih memahami Jakarta. misalnya mereka kan marah mengenai banjir ini baik, maaf, mereka marah mengenai macet. Ya itu juga masalah macet dan banjir Jakarta adalah masalah. Tapi masalah itu tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Kemacetan itu tidak bisa dipungkiri karena produksi kendaraannya lebih banyak dari produksi jalanan itu kan. Lah yang bisa mengurangi itu bukan DKI yang bisa mengurangi produksi kendaraan yang pengaturan insentif desit. Tapi ke Kementerian Industri dengan Kementerian-kementerian terkait menteri-menteri yang bisa. Nah, terus kemudian Jakarta semakin Jakarta makmur semakin berhasil merupakan magnet yes, di zaman kapanpun kan kemasukan terus setiap lebaran tiap bulan itu makin dimasukin orang ya kan. Nah dengan demikian kan kesuksesan Jakarta itu mengundang permasalahan buat Jakarta sendiri gitu loh. Demikian Quickyangi Beni Rahmadi Pas FM.